mereh hijau, alhamdulillah bajunya pun sudah hijau-hijau semuanya ya, alhamdulillah. Dan memang identik hijau ini merupakan satu keindahan bagi wanita khususnya. Dan kalau kita lihat ternyata Siti Aisyah pun sangat mencintai, menyukai warna-warna yang cerah-cerah lah, hijau merah seperti itu ya. Insya Allah kesempatan yang sangat berbahagia ini, pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yang sangat bermanfaat sekali untuk kita seluruhnya, yakni adalah diet ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang sangat unik dengan menyatakan, apakah Rasulullah diet ya? begitu? Kalau seandainya apakah Rasulullah diet, maksudnya untuk apa diet tersebut? Kadang-kadang dengan menyatakan diet ini seolah-olah untuk menghindarkan apa? Untuk enak dipandang saja. Tapi sesungguhnya kalau ingin melihat diet ternyata bukan hanya untuk enak dipandang saja. Ternyata dietnya Rasulullah SAW untuk demi kesehatan. Iya, kesehatan yang harus dimiliki karena sehat ini modal utama. Coba sehingga dengan mengatakan ada beberapa kalimat ulama Manusia ini punya tiga kekuatan Iya, Kekuatan yang pertama ini terdiri daripada harta Tapi harta ini bukan menjadi kekuatan yang paling dominan Iya, Apabila orang ini hilang hartanya Bukan berarti hilang segala-galanya Namun seperempat daripada apa yang dimilikinya Modalnya ada di dalam harta Seperti itu Lalu modal yang paling besar juga Di antaranya adalah apa? Kesehatan Bagaimana mungkin ibu kalau seandainya duduk di majelis ta'alim yang, yang sangat indah ini Kalau tidak sehat, enak gak kira-kira? Tidak Subhanallah Maka dengan menyatakan alangkah baiknya Cobalah jaga kesehatan Apabila kesehatan hilang, berarti setengah daripada kekuatan ini hilang Para, para pemirsa pun begitu Kalau seandainya duduk di majelis ta'alim Ataupun melihat televisi tayangan yang sangat indah ini Kalau seandainya dalam keadaan sakit Apa yang dirasakan? Tidak nyaman Iya. Maka Rasulullah menjaga makanan itulah demi kesehatan pribadinya maka dikatakanlah Rasulullah ini pun ten, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah saw dari postur tubuh leih syafihi di kirsh. Rasulullah ini tidak memiliki perut yang apa kuncir Gak enak ngomongnya ya. Tiada, tidak memiliki perut yang ke depan, ya. Eh, makanya Rasul ini menjaga perutnya. ininya berarti kesehatan pun alangkah baiknya ditahan. Ia ya, maksud ditahan itu dijaga pola, pola makannya. Seperti itu, iya. Saya sebelum melanjutkan yang tadi ada yang ketiga, yakni modal yang paling kuat adalah iman dan kepercayaan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, iya. Kita akan kembali untuk melihat ternyata kesehatan ini merupakan modal yang cukup kuat demi mencapai cita-cita. Subhanallah. Iya, maka dengan kenyataan yang ada, kesehatan ini ternyata semuanya punten. Bisa diartikan adanya di mana? Di perut. Salah makan, apa yang terjadi? Bisa jadi kalimatnya sakit perut, iya kan? Bisa jadi mungkin qotailat uh, bolak-balik. Salah makan bisa jadi karena asam urat, karena makannya ulah terus. Urat apa? udah sapi, udah apa udah pokoknya dalaman terus. Makanya kita jaga ketika mengatakan makanan ini apa ya? Iya, maka ada satu kaidah yang sangat baik. Para pemirsa pun harus melihatnya dan harus mencatatnya. Ternyata ada satu kaidah dengan menyatakan ini qaul ulama kalimatnya makanlah makanan apa yang disukai oleh perut. Iya, bukan memakan makanan apa yang disukai oleh lidah. Kalau lidah, ibu misalnya lagi tidak boleh, ada nggak yang nggak boleh makan duren sekarang? Sudah ada yang nggak boleh makan duren Tapi duren itu enak kan? Subhanallah. Tapi kalau seandainya mengatakan, kenapa sudah tidak boleh makan duren? Karena sakit. Mungkin darah tinggi, segala macam. Sekarang ini secara nafsu lidah ingin makan duren, Ya, tapi perut-perut-perut tidak menerimanya. Akan jadi sakit. Maka gaya diet Rasulullah SAW menjaga makanan yang akan dimasukkan ke dalam perut, istilahnya apa yang menurut perut nikmat ambil, bukan apa yang menurut lidah atau mulut nikmat. Kalau menurut mulut lidah nikmat, apa yang terjadi belum tentu nikmat buat perut. Ini yang pertama harus diikutkan gaya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan kalimat yang sangat indah sekali bahwa Rasulullah ini ada tiga hal yang selalu dilaksanakan Dan ini demi kesehatannya beliau Yang pertama Rasulullah ini tidak pernah makan Menunggu dia lapar Iya Tapi sebelum dia lapar Sudah makan Tapi pun tidak sempat Ataupun tidak pernah Berhenti Istilahnya berhenti sebelum kenyang Jadi makan sebelum lapar Berhenti sebelum kenyang okay. Kalau kita bagaimana kira-kira sampai kenyang, udah hajar lagi sudah, uh, berapa kali makan lagi, uh, alasannya belum kenyang, itulah satu hal yang keliru, iya. karena dengan menyatakan hal ini pun untuk menjaga gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. makannya dipol Pola, makannya diatur, sampai kalimat-kalimat yang terindah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dengan mengatakan sesungguhnya perut ini pun istilahnya pusat daripada berbagai macam penyakit, penyakit berasal dari perut, kekuatan pun berasal daripada perut. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah jadah berikut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa cahaya hati yang insyaAllah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hanya telah kita sampaikan tadi dan ibu-ibu pun mendengarnya subhanallah ternyata gaya ataupun ala diet Rasulullah SAW ini bukan hanya sekedar ingin dilihat daripada kenyamanan dipandang. Dari postur tubuh, walaupun memang ini merupakan satu sunnah, karena kalimatnya yang ada inallah jamilun yuhibul jamal. Ketika orang ini postur tubuhnya nyaman untuk dilihat, enak untuk dipandang, itu pun satu keindahan yang harus diambil. Ia salah satu di antaranya lagi kaya gaya dietnya Rasulullah SAW mengikut daripada firman Allah. Pernah mendengar tak firman Allah yang mengatakan wafakihazaw abba. Ia ya kan wafakihah cowa abah dalam Al Quran maknanya apa Allah mengutamakan mengawali fakihah fakihah itu buah-buahan Abba itu sejenis makanan yang berat seperti hanya gandum ataupun beras ataupun mungkin roti atau apa saja e, jagung itu kan makanan pokok ya tapi fakihah ini adalah buah-buahan ternyata Al Quran ini secara tidak langsung menganjurkan kalau makan Pertama kali harus disantap itu adalah apa? Buah-buahan dulu Subhanallah Setelah itu beberapa saat baru nasi Baru yang namanya gandum. Tapi yang sekarang ini kadang-kadang Kalau makan buah-buahan pagi-pagi dulu Orang bilang apa? Eh sakit perut katanya kan? Nah karena sudah dimasukkan image seperti itu Bayangan ini seolah Akhirnya kita makan buah-buahan setelah Makan itu keliru Iya Sebaiknya kalau mau makan buah-buahan dulu, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Subhanallah, seperti hanya hal-hal yang lain sebelum tidur, Rasulullah selalu memakan kurma dulu. Subhanallah. Karena apa? Jangan sampai meninggalkan saat kita tidur perut ini dalam keadaan lapar. Karena itu penyakit yang ada. Isilah dengan sesuatu yang punten tidak terlalu kenyang Nanti insya Allah kita akan bahas lagi Teori-teori bagaimana makannya agar uh, sehat di dalam tubuh ini uh, Dan insya Allah ada manfaatnya Sebelumnya mungkin ada ditanyakan dari bunda Insya Allah mah ga silahkan Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Tia Anwar Alhamdulillah Pertanyaan saya Abi Kalau uh, sekarang kan makan itu dengan mudahkan lima jari, tangan ya, Atau mudahkan ya. sendok, sumpit Nah, saya dengar Rasulullah itu makan dengan menggunakan tiga jari. Yeah. Itu ada makna nggak usah dibalik tiga jari ini? Oh, iya. Yeah. Terima kasih. <laughs> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa yang berbahagia, ini pertanyaan ini sangat unik sekali, indah sekali ya. Sampai ada pertanyaan mengatakan, Rasulullah makan dengan tiga jari. Nah, kalau makan nasi tiga jari gimana? Terus tiga jari bagaimana? Sunahnya tiga jari. Jangan keke -ke dengan mengatakan, makan nasi. Tiga jari Nasi ada sayurnya Tiga jari Apa? Tiga jari Sampai sekarang mungkin nyubit anak pun pakai tiga jari Misalnya kan Subhanallah Namun yang jelas Makna daripada tiga jari ini Kita lihat Pertama ada satu hal yang harus disampaikan Bahwa makanan Rasulullah itu apa? Iya Rasulullah ini sering dengan mengatakan memakannya itu Aish Atau Ash-Hashim Dikatakannya kalimatnya Rasulullah ini banyak memakan Yang namanya Aish itu boleh dikatakan roti ya. Roti, maka kalau roti dipatahkannya pun tidak perlu dengan lima jari. Ada nggak sekarang makan roti matahinya lima jari? Beli roti, setelah itu dipatahkannya lima jari. Tambah ke apa? Cukup dengan tiga jari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan rotinya itu dengan tiga jari dengan cara dimasukkannya ke dalam minyak yang mana minyak zaitunnya ini sudah disertai dengan Ya garam ataupun gula sehingga dimakannya seperti ataupun madu silahkan disertai itu kan itulah makan cara salawat salam dengan tiga jari tersebut Iya tidak dengan menggunakan lima jari memang roti bagaimana makan lima jari Iya tapi kalau sekarang ini kita dengan nasi Iya kan ataupun apa saja tiga jari agak susah makan dengan sini emplok empok gitu gitu ya susah ya kumalah cara nak Iya bagaimana caranya maksud saya <gih> Biasa kalau pagi-pagi begini <gih> Subhanallah Jadi ternyata yang harus dimakan kalau nasi mungkin lima jari Gak apa-apa Iya Tapi maknanya apa? Kenapa mesti tiga? Kalimat yang ada ini ini mungkin tidak merupakan satu hal e, kalimatnya Ini pasti benar tidak Namun melihat para ulama mengatakan witer, witer. Sesungguhnya Allah ini ganjil Maka sesungguhnya dia ini suka yang ganjil-ganjil Iya Allah ini ganjil, maka Allah sangat suka ini ganjil. Dengan menyatakan, misalnya ini tiga jari, makanya tolong jangan empat jari, kalau ada apa, lima jari ambilnya. Lalu dengan mengatakan loh, sekarang kan sudah modern, sudah dengan menggunakan apa namanya? Menggunakan sendok segala macam, subhanallah saya saat haji, eh, sangat terpukul dengan salah seorang jamaah yang sudah tua sekali. Jadi orang ini sudah tua sekali, usianya mungkin 60 tahun lebih, tiba-tiba dengan asidnya makan dia dengan jari seperti ini. Saya katakan, Pak, ini ada ada sendoknya. Dia bilang, enggak, kenapa? Tahu nggak Bimaki? Ya kenapa? Yang namanya sendok itu itu bolak balik ribuan mulut orang pernah pakai. Tapi kalau tangan saya ini, saya doang yang pakai. Subhanallah, saya mau pakai yang asli buatan Allah dan ini saya pakai. Saya tapi kalau yang namanya sendok, siapa tahu ini pernah dipakai oleh oleh berapa mulut, ya kan? Dan berbagai macam mulut kan berbeda beda. Subhanallah, lah. Tapi kalau tangan ini paling sama anak paling sama istri, paling sama kita, paling sama suami. Subhanallah dan itu yang harus dilakukannya. Tapi kalau kalau saya ndak mungkin berapa orang, saya langsung, oh, benar juga ya. Subhanallah. itu pemikiran dia ya. Tapi ternyata kalau lihat daripada segi kesehatannya, luar biasa tangan ini, ternyata ada zat asamnya. Zat asam ini di antaranya banyak sekali fungsi-fungsinya. Di antaranya dapat mempermudah untuk penghancuran makanan yang ada di dalam perut Ataupun dapat mematikan beberapa kuman-kuman yang ada di dalamnya Itu zat asam yang ada di tangan ini, subhanallah Iya Maka satu hal yang sangat luar biasa ketika orang itu mengatakan Saya baik dengan tangan saja Ternyata Rasulullah pun dengan tangannya Subhanallah ini salah satu daripada rahasia yang mungkin untuk kita ungkapkan. Ternyata demikianan itu sangat baik sekali. Seperti itu. Iya, Alhamdulillah. Jadi kalau seandainya dengan mengatakan oh harus seperti itu makan terus dengan tangan, tidak harus sebaiknya saja dengan menggunakan tangan tersebut. Ada lagi yang bertanya mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puca Suri. Iya. Ini ta, saya punya anak setiap kali makan kakinya diangkat diangkat Di Oh ya ya ya ya saya bapak Kalau bila malah ditekan perutnya, oh, iya, iya. kaki begitu setiap kali saya apa tegur gitu saya suruh turunkan uh, dia bilang ini sunnah rasul Mama gitu Ya ya ya nah, pertanyaan saya apakah benar ini sunnah rasul iya. atau bagaimana <laughs> sebaiknya begitu saja ustad Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ini pertanyaan sangat baik sekali ya Penasaran aja jawabannya ya Pemirsa yang berbahagia Masya Allah dari tadi kita kayaknya sudah tidak sabar lagi ya Untuk mendengar apa sih sesungguhnya Rasulullah ketika makan seperti itu Apakah memang benar ini sunnah Ternyata subhanallah kalau dikatakan benar itu sunnah, ya memang seperti itulah Rasulullah ketika memakan. Iya, jadi ininya agak diangkat satu dan agak menempel ke bagian apa? Ke bagian e, perutnya, sebelah kanan. Iya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah wassalam memakan apa? Rasulullah ini kalau makan dalam posisinya tidak seperti sekarang duduk di meja makan, tapi istilahnya lesehan. Iya, lesehan. Kalau ada beberapa restoran kan ada lesehan segala macam. Coba lah praktekan, enak sekali ya untuk duduk seperti itu, untuk duduk dengan seperti itu. Boleh gak saya praktekan kira-kira ya? Gak apa-apa ya? Pemimpin saya juga biar tahu bagaimana cara meraktekannya gitu ya. Jadi makanannya, nah seperti ini. Nah, begini. Jadi makanlah begini. Iya. ah seperti ini. Jadi makannya begini kira-kira. Seperti itu. Jadi inilah satu hal yang sunah untuk menekan daripada bagian perut yang ada. Jadi ini makannya seperti ini. Ya, tidak jongkok, tapi seperti ini. Iya. Karena apa? Karena ini akan menahan dari berbagai macam makanan yang masuk ke dalam perut kita ini karena Rasulullah SAW ini akan berhenti sebelum kenyang Subhanallah, inilah perjuangan Rasulullah jangan dikira Rasulullah ini berhenti sebelum kenyang itu apa fungsinya? menjaga kesehatan, bahkan ada satu hal yang sangat-sangat menarik, salah satu daripada utusan uh, saya pernah berjumpa dengan salah seorang yang istrinya pernah diutus ke Rusia dan dimilai seorang uh, istilahnya Purnawirawan, ya, ketika ditanya dengan mengatakan Bapak, kenapa usia Bapak ini 60 tahun tapi tegar sekali dia jawab dengan mengatakan, tahu nggak kenapa? Saya berpatokan kepada tiga hal. Apa? Ternyata itu semua konsep Rasulullah. Ya, dia mengatakan, makan pagilah. Makan pagi ini harus diambil. Makan pagilah sesuai dengan aktivitas anda pada hari itu. Kalau aktivitasnya kira-kira lama, kira-kira istilahnya berat, maka dia akan makan cukuplah banyak. Ya, makan pagilah sesuai dengan aktivitas anda. Lalu makan sianglah secukupnya. Berarti tidak banyak-banyak. Lalu mengemislah pada malam hari. Subhanallah, istilahnya pada malam hari itu tidak sampai kenyang sekali. Tapi apa? Cukup dengan apa yang menghilangkan rasa lapar yang ada. Ternyata saya katakan, Subhanallah, fantastis ya, pak ya. Kenapa? Sehat badannya. Dia mengatakan saya pola makan yang ada, sehingga beliau dengan menyatakan dan saya selalu berjalan setiap hari berapa saat saja. Inilah aladiah Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah sudah menyatakan kalimatnya salah satu layut rock. Tiga hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah demi menjaga kesehatannya. Iya, yang pertama tadi dengan menyatakan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini konsep yang ada. Selanjutnya berjalan setiap hari cukup perjalanan. Sekarang kan yang dekat saja ke Musola saja ke Masjidin udah pakai ng apa itu motor, ng mobil. Prakota-prakota prakot, kuda, prak... <tuk> pokoknya yang namanya apa? Yang namanya kita kadang-kadang maunya tidak mau jalan kaki, padahal itu adalah sunnah Rasulullah. Cobalah putar jalan kaki, ya. Selanjutnya yang ketiga ternyata punten usi wa iya ya nabi ini adalah satu kalimat yang benar. Ternyata hubungan suami istri yang dijadwalkan, maksud dijadwalkan itu apa ya? Menetap adalah sebulan sekali Makanya setelah isi ber berhenti daripada head ternyata itu satu kesehatan untuk menjaga diet kita iya istilahnya diberikanlah nafkah lahir dan batin subhanallah ternyata ketika berbicara tentang diet ala rasulullah sallam bukan hanya untuk dilihat enak dipandang tapi demi kesehatan iya kalau bebannya terlalu berat ada yang penyakit gula lah itulah inilah maka rasulullah pun mendisiplin diri yang terakhir dengan menyatakan apa sumu fasihul artinya apa Puasalah maka anda akan sehat Puasa ini bukan mengejar untuk niatnya Tapi untuk sehatnya Kalau sudah sehat insya Allah akan nyaman dipandang Seperti itu ya Kita akhiri majelis ini insya Allah Dengan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan para pemirsa pun ikut berdoa bersama kami Yang hadir di studio ini bersama ibu-ibu Insya Allah kita akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat yang sangat mulia ini Disertai dengan keikhlasan yang kita miliki Semoga doa kita ini cepat terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tik> Nastanfiruka wa natubu ilayka ya rahman Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ya arhamar rahimin Irhamna, irhamna, irhamna Ya Aziz, ya ghaffar Allahumma shfi maradal mu'minina wal mu'minat Fa innaka antas shafi. La shifa'a illa shifa'u Shifa'an la yughadiru satama Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim Berikanlah kepada kami kesehatan lahir dan batin Kesehatan lahir dan batin kami Karena sesungguhnya kesehatan ini sangat berharga bagi kami Untuk takarub mendekatkan diri kepada-Mu Ya Allah Ya Rabbana Ya Azizu Ya Ghaffar Tanpa kesehatan yang kami miliki Bagaimana mungkin kami akan khusyuh beribadah kepada-Mu Bagaimana mungkin kami akan hadir di majlis ilmu Bagaimana mungkin kami akan berkhidmat kepada-Mu kalau seandainya kami selalu berada dalam rasa sakit, lahir ataupun batin, maka kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang mengaminkan doa ini, berikanlah kesehatan lahir dan batin, berikanlah kesehatan lahirnya dan sembuhkanlah apabila di antara kami, di antara para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini saat ini dalam keadaan sakit. Sembuhkanlah ya Rabbana Fa innaka anta syafi La shifa'a illa shifa'u Shifa'an la yughajiru Sakama Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Apapun yang kami pinta Pasti akan kau kabulkan Karena firmanmu di dalam Al-Quran Udu'uni astajiblakum Mintalah kau kepadaku niscaya aku akan kabulkan semua permohonanmu Hari ini dan untuk selama-lamanya Kami hanya meminta kepadamu Rabbana atina Fid dunia hasana wa fil akhir diratih hasanata wa qin azaban nar subhanarabbika rabbil amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi alamin pemirsa yang berbahagia mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya dan insyaallah kita jumpa meninggung... lagi di kesempatan yang akan datang dalam acara yang sama program yang sangat spesial buat kita semuanya di lagi kalau bukan acara cahaya hati akhirul kalam warahmatullahi wabarakatuh